Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon maaf sebelumnya Ustaz, kalau ya, ya. pertanyaannya kurang bagus. Sudah maafkan. Udo mohon maaf dulu nih kenapa? Bu? Kalau orang mimpi basah. Waduh. Ibu. <laughs> Ini ibu mimpi basah aja. Mimpi basah itu beneran kita jadi basah. Ya. Kalau kita mimpi pipis umpamanya juga kadang-kadang suka pipis bener. Hmm. Tapi kalau kita mimpi makan enak. Enggak makan beneran. <laughs> jadi, gimana? Aduh, jadi pertanyaannya begini Ustaz, apakah ya. mimpi yang berhubungan dengan alat kelamin itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ya. Terima kasih, mohon maaf <laughs> Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah ini menarik sekali Ustadz, saya juga tertarik nih tentang mimpi bahasa ya Jadi gimana nih Ustadz tentang iya. mimpi bahasa ini. Bismillahirrahmanirrahim, terima kasih banyak Rasulullah mengatakan kalau mimpi ini ada tiga ya Tadi sudah ditanyakan apakah mimpi ini datang dari Allah gitu ya Memang ada mimpi datang dari Allah ya. Dan datang dari setan yang kedua, hulum namanya Makanya Allah Rasulullah menyatakan ya wal syaitan. Mimpi baik itu datang dari Allah dan mimpi jelek itu datang dari setan. Dan yang ketiga, agros Agros itu bunga tidur Ya, Bunga tidur ini akan terjadi dengan berbagai macam hal Hanya sekedar contoh saja Bunga tidur akan terjadi Akan terjadi apabila kita terlalu lelah capek Setelah itu langsung tidur ke kamar Yang dalam keadaan AC mungkin nyala Masuk kamar, blap tidur Sementara posisi tubuh masih panas Lalu di kamar dingin Belum sesuai suhu tubuh dengan tempat tidur Kita sudah tidur Makanya biasanya apa? Bunga tidur waktu akan datang. Apakah mimpi Tadi apa? Enggak enak omongnya. Ya, mimpi basah hujan. Ya, karena hujan mungkin dia ya, kebasahan. Ya, ya. Ataupun mimpi apa saja gitu kejadian. Tapi kok ketika mimpi makan kok nggak jadi kejadian makan enak gitu ya. Yeah. Nah, itu namanya adghas. Kenapa? Hmm. Karena bisa saja adghas ini begitu mau tidur, dia ingat tuh saya belum makan, tapi entar ajalah makannya, ngantuk dulu, tidur insyaallah mimpi makan. Tapi nggak jadi kenyang, ya nggak jadi kenyang gitu. Tapi kalau misalnya mimpi uh, maaf mengeluarkan kotoran atau bagaimana bisa saja terjadi ya. <tik> ya Kenapa demikian? Karena memang itu uh, karena ku kurang pasnya tubuh yang kita miliki dengan tempat tidur di mana saja, suhunya belum apa? Belum sesuai. Iya belum, belum sesuai. Nanti kalau sudah sesuai tubuh ini dengan tempat tidur, Insya Allah mimpinya uh, maaf mimpinya lagi tidurnya nyenyak, tidurnya nyenyak. <tik> <tik> jadi mimpi. <tik> Oke, okay, tapi mimpi basah bisa kita minta gak, Pak Ustadz? Gakak <Serman�ers1> Oke, okay, berikutnya uh, Ini makin seru aja ya Dan kalau mimpi basah itu tidak ada mananya sama sekali. Uh, kalau mimpi basah juga Ustadz semangat Oke, okay, sekarang uh, mungkin ada lagi dari uh, yang ada di studio, pemirsa silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Ini <laughs> Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, ada wahyu yang diturunkan lewat mimpi. Iya. Apakah saat Malaikat Jibril masuk ke dalam mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wahyu tadi lewat mimpi. Mimpi. Iya. Mungkin dan beberapa pernah terjadi wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril melalui mimpi Apakah melalui mimpi berarti dia atau uh, Jibril a.s. memasuki ke alam mimpi ya Karena hakikatnya kita kan hanya tahu ada alam dunia, ada alam akhirat ya kan? Sesungguhnya kalau kita lihat dari beberapa tafsir Alam ini ada alam dunia, subhanallah Ada alam akhirat, ada alam mimpi, ada alam jin, ada alam malaikat, subhanallah Maka dengan mungkin bisa lewat alam mimpi Disampaikan, makanya dalam hadis Rasulullah menyatakan Rukyal anbiya haqq Mimpinya para nabi itu benar dan tidak perlu lagi bingung-bingung mentabirnya Nabi Ibrahim menyembelih mimpi, menyembelih anaknya Iya kan? Ya. Inni arrafil manami anni agbahu kafam zur mazathara Aku melihat dalam mimpi menyembelih kamu Kamu bagaimana pendapatmu? Begitu kan? Tidak usah lama-lama Kenapa mimpi para nabi itu hak adanya Benar adanya Seperti itu Iya Terima kasih bunda. Terima kasih. Oke jadi udah seru sekali nih tentang mimpi ini banyak sekali maknanya ya pak ya eh? mulai dari yang ibu di sini tadi mimpi basah, dini dari patung ular, yang ya. menjadi kenyataan mimpinya bu ya. <tuk -tuk. <tuk -tuk. <tuk. Jadi gimana nih e, kesimpulannya pak Ustaz? Iya jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ingin menarik satu kesimpulan di dalam mimpi, ada beberapa hal yang harus diketahui. Ini biasanya kita selalu mimpi ada mimpi baik dan apa ada mimpi buruk, ya. Kalau kita bermimpi baik Mimpi baik nih Pertama bangun Sebutkan Alhamdulillahirrabbilalamin Ya Allah Engkau telah memberikan mimpi baik kepada saya Yang kedua Sampaikan kepada orang yang kita sukai Ya Dan ketiga Sampaikan kalau tahu maknanya Ingin tahu maknanya kepada Penabir yang dipercaya Itu kalau mimpi Baik Tapi kalau mimpi buruk Misalnya Apa Mimpi orang tua meninggal Mimpi suami kita kawin lagi Misalnya Ya, jangan sampai marah-marah begitu bangun. Abang ah, dah sadar bangun, Bang. Kenapa? Wow, ketahuan ya. Punya leweng ya padahal dalam mimpi. Ya. <laughs> itu Itu mungkin bisa terjadi ya. Itu itu begitu bangun yang menyakitkan orang tua meninggal apa bangun. Setelah itu berdoa dengan mengatakan, "Bangun pertama kali, ingat bangun, kedua, auzubillahi minasyaitonirrajim min syarri ma raaitu fil manam." Membaca auzubillahi minasyaitonirrajim. Iya setelah itu dari apa-apa mimpi jelek yang terlihat lalu meludah ke sebelah kiri tiga kali. Enggak begitu. Tapi jangan ada riaknya, jangan ada bu, ratuk, jangan ciertanya. ada isinya. Bahaya, Pak. Apalagi kalau kesempatan di situ suami. Allahu <traumus crisis> <hotço> <traumus thế> <Özell großes> <coughs> binillahissalam. Itu tidak ya. Tapi dengan apa? <devenu sore> Wah, wow, begitu ya. Selanjutnya itu tadi meludah ke-4, itu ke-5 Kenam tidur lagi kalau memang waktu subuh masih jauh ya dalam posisi yang berbeda saat tadi mimpi. Kalau tadi kita mimpi begini, mimpinya buruk, kita sekarang mimpi, tidurnya ke sana. Iya. Yeah. Kalau tadi dalam keadaan begini, uh, tidurnya berarti sedikitnya kita boleh ke sana atau boleh ke kiri. Iya, kenapa dengan mengatakan aksara ma rafil manam untuk Me, me, apa, e, menyatakan kalau kita ini tidak sama dengan mimpi yang dilihatnya Maka Rasulullah menyatakan la Mimpi seperti itu dilakukan hal yang seperti itu Insya Allah mimpinya tidak akan berbahaya Justru sebaliknya mimpi suaminya lewe yang melakukan hal itu Justru suami semakin rapat, erat, Amin. rangkok gitu kan Subhanallah Kalau mimpi hancur usahanya dilakukan seperti itu Justru usahanya makin maju Iya, Seperti itu kalau seandainya melihat anaknya meninggal justru anaknya akan panjang usia Banyak. menarik sekali pembicaraan kita tentang mimpi ini Ustaz, terima kasih telah uh, memberi wawasan tentang mimpi ini yang sangat menarik sekali Oke, jadi bagi pemirsa yang mau tanya-tanya bisa fax dan email ke nomor alamat email di bawah ini dan ataupun untuk komentar dan saran silahkan SMS dan ketik Ustadz spasi nama tanda pagar umur Tanpa pagar komentar dan kirim ke 9388 Sampai jumpa lagi di Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam